Sehingga hanya bersifat sementara saja. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat otomotif Joko Sumaryanto. Pak Joko, bagaimana komentar Anda? Memang selama ini yang namanya transportasi masal tidak pernah diseriusi oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau mungkin ya DKI lah. Saya bilang begitu. Kenapa? Kalau misalnya serius yang namanya Transjakarta harusnya sampai saat ini sudah semua jalur sudah penuh. Tetapi kan kenyataannya masih merasa kurang. Bagaimana evaluasi mengenai Transjakarta yang pertama? Evaluasi Transjakarta yang kedua? Nggak pernah ada solusinya lagi. Coba jalur MT Haryono Gatot Sugoto sampai Grogol. Dibiarkan kosong gitu. Padahal itu sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membangun jalan, membangun shelter, membangun h a l t e dan yang lainnya. Ternyata Apakah alasannya n g g a k punya duit? Apakah karena apa? Tapi ini s a y a n g k a bahwa ini e g g a k serius, pemerintah daerah, gitu, Mas. Pemda punya banyak rencana mengatasi kemacetan seperti penerapan IRP, plat nomor ganjil genap, pembatasan kendaraan, dan sebagainya, nih Pak. Saya sangat setuju. Tetapi memang ini harus dikaitkan dengan transportasi masal. s Selama yang namanya transportasi masal, s pabrik atau pabrik transport, n g g a k dipenahi, m e n g k n jalan tidak ditambah secara grafik. Yang namanya jalan tidak ditambah. Kemudian pabrik transport pun sudah tidak dibenahi atau mungkin tidak ditambah. Sedangkan kendaraan, baik roda d u atau a roda empat kenaikannya kan gila-gilaan. Nah, coba seperti dilantir oleh, oleh siapa waktu itu. Tahun 2014 ada kemungkinan yang namanya... yang m e n t o k dulu di jalanan, yang penuh dengan kendaraan, itu adalah kota Bandung dulu. Kota Jakarta malah bukan 2014, mungkin 2015. Nah, mungkin dengan kota-kota lain kayak apa? Yang menikmati itu sebenarnya bukan industri Indonesia loh, Mas. Yang menikmati itu adalah dunia industri yang di luar sana. Kita nggak pernah punya merek sendiri, kita nggak pernah bisa menikmati uang rakyat kita sendiri. Jadi p e m b e n a h a n sistem transportasi dan mengatasi kemacetan harus terintegrasi ya Pak? Harus terintegrasi, monorail juga harus dibetulin benar-benar, dibenahi. Kalau enggak, waduh itu tambah amburadul. Coba aja, kuningan udah siap itu monorail, tapi ternyata dananya e nggak siap atau bagaimana. Coba aja lihat antara kampung Melayu sampai Kalimalang itu dulu tiang-tiang t -tiang o l udah disiapkan juga. Karena krisis sampai hari ini juga e nggak ada follow up-nya. Coba kalau itu di-follow up, minimal mengurangi kemacetan di Kalimala. n g Demikian Joko Sumaryanto dan saya Rizal Andika.